Ini lagunya lumayan baru, Mas Ais. <laughs> Atau buat yang dari kelas ya, Jared August besok buat kamu. Vanesha Syrah. Yang bisa nyanyi sama-sama? Aku. Badi, alles is Aku lorawi, alles. Kuter buru, no, aku zal ik ook een pijnje in de ruwe in de rook aan de aku, ik aku. satu bola lagu jerit hatiku spesial buat kalian semua rek. Madiun udah spesialkan malam hari ini. Oke, okay. empat bola lagu udah cukup bareng sama Via. Terima kasih banyak buat semuanya Seramania dan juga Vianis yang udah datang malam hari ini. Terima kasih.